Dan bangkai ini cakupannya luas Bukan hanya binatang yang mati tanpa disembelih Dan bangkai ini <tuh> Yaitu binatang bangkai Maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali Kecuali kulitnya Yaitu kulitnya dengan cara disama Contohnya saya mendapatkan uh, Ada buaya mati kemudian saya ambil kulitnya kemudian dijadikan sebagai dijual belikan atau saya buat sebagai uh, tas dari kulit bu buaya boleh gak? padahal bangki loh atau sapi mati akhirnya saya ambil kulitnya jagingnya gak boleh cuma dimanfaatkan namun kulitnya saya sama kemudian nanti saya buat tikar atau buat kaligrafi pemandangan boleh gak? Boleh kalau kulitnya setelah di Dabang atau setelah disamang Demikian juga yang boleh dimanfaatkan Kulit uh, bangke itu adalah Rambutnya Contohnya misalkan ada kambing wool Mati kemudian dicukur rambutnya Kemudian dijual belikan Rambut dari binatang ini Atau misalkan ada burung merak Maka kalau dicabuti bulunya kemudian dijual Maka boleh tidak beri tidak ada masalah. Namun kalau yang berkaitan masalah dagingnya, kulitnya, demikian juga tulangnya, giginya, maka hukumnya tidak dibolehkan Namun kalau kulitnya boleh setelah disamak. Kemudian yang ketiga, wal khinziri dan babi. Babi ini adalah perkara yang atau binatang yang diharamkan oleh Islam. Kenapa? Karena babi ini Pasti sesuatu yang diharamkan dalam Islam itu mesti berbahaya, dan rupanya banyak di uh, dalam babi ini cacing yang susah untuk mati. Maka babi ini tidak boleh dimanfaatkan. Demikian juga tidak boleh dijual belikan. Pertanyaannya, kalau kulitnya dijual belikan setelah disamak boleh nggak? Sama-sama bangki, ayolah boleh nggak babi ini? maka hukumnya tidak dipolehkan kenapa? binatang yang masih hidupnya saja najis maka ketika sudah meninggal dunia, sudah mati kulitnya tidak bisa disama sama sekali dan dalam hati syafi binatang yang kulitnya najis mati dan hidupnya sehingga samanya tidak bermanfaat itu dua binatang dua binatang yaitu anjing dan babi ini binatang dan sama itu dalam kulit seperti kehidupan bagi daging. Yaitu kalau kulit ini sudah disamak seperti kehidupan ketika masih hidupnya. Kalau binatang masih hidup singa, kita nyentuh singa bakal tidak eh najis Tangan kita. Contohnya misalkan ada singa kita sentuh, buar. Nah tangan kini ini kena kulit singa masih hidup, najis enggak? Tidak. Tidak. Namun kalau mati menjadi bangki Nam kalau mati ini kulitnya bisa dimanfaatkan gak salah disama seperti binatang ini pas masih hidupnya namun kalau binatang ketika masih hidup saja najis apalagi ketika sudah mati sehingga babi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali demikian juga anjing tidak bisa dimanfaatkan sama sekali namun kalau rambutnya sebagian mengatakan tidak ada masalah kalau rambutnya rambutnya namun kalau kulitnya tidak Eh, disama pun tidak bisa sama sekali Lalu bagaimana vaksin babi Yaitu Vaksin babi itu uh, zat yang diambil dari babi Kemudian dibuat untuk membuat sesuatu yang lain Kalau seandainya Memang barang-barang itu ada di dalamnya vaksin babi Maka hukumnya harap Contohnya misalkan Tentang yang diperdebatkan sampai sekarang Yaitu tentang Imunisasi Apakah imunisasi itu dari vaksin babi atau tidak? Kalau seandainya memang dari babi, maka hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan sama sekali. Demikian juga suntik meningitis ke orang yang mau haji atau umrah, karena harus suntik dengan suntikan ini, leh suntikan ini dari babi atau tidak vaksinnya. Kalau memang dari babi, ketahuan dari babi, maka hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena babi pun dalam kondisi darurat dibolehkan. Jadi ini ya babi tidak dibolehkan sama sekali. Pertanyaannya, kalau kotoran babi dijual belikan boleh nggak? Menjual kotoran babi seperti kandang babi, misalkan kandangnya dan lah kotorannya dijualkan, dijual belikan untuk pupuk tanaman dan yang lainnya, boleh tidak? Nah, perhatikan di sini, kalau perkaranya itu najis tidak boleh jual belikan tentang untuk pupuk atau yang lainnya tidak dibolehkan. Maka dari itu binatang-binatang yang najis kotorannya Maka tidak dibolehkan untuk dijual sebagai pupuk Seperti apa? Seperti babi, seperti anjing, seperti singa, seperti binatang-binatang yang lain Namun kalau ada orang petani sapi Ada pupuk banyak itu Nah kemudian pupuknya dibeli sama orang, dijual Boleh tidak? Boleh, kenapa? Karena tidak najis pendapat yang paling kuat Kotoran sapi tidak najis maka dibolehkan kalau seandainya bertanya lagi kotoran manusia ada sekarang itu dijual kenapa? karena buat gas, biogas alami boleh gak? Ya? dijual kotoran manusia misalkan sapi, uh, yang jual pakai galon-galonan itu entah apa itu kotorannya atau kencingnya manusia dijual Ya kotorannya dijual. Ada orang mau beli, ayo silakan. Tidak dipadang, tidak dimanfaatkan juga di sini. Nah murah aja, murah lima ribu, nggak ada masalah. Satu tanki lima ribu mana? Boleh ya? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena najis Namun kalau dimanfaatkan gasnya, contohnya misalkan orang ini sepakat dalam satu kampung, uh, satu tanki taruh di pusat kota di dalamnya, kemudian dibuat gas sampai ke rumah-rumah nah Sekarang pertanyaannya Masak dengan seperti ini boleh gak? Ayo Masak ayam, bakar Tapi bakarnya jadi ini <laughs> Ayo nah, Kalau memang Tidak merubah Yaitu barang yang dimasak itu tidak berubah Dari campuran Masak itu jadi seperti ini Maka pendapat yang paling kuat tidak ada masalah Namun kalau berubah air yang dipasar sambil berubah seperti baunya seperti ini yaitu kotoran seperti ini dan jadinya berubah maka hukumnya wawakalam tidak dibolehkan kemudian yang keempat wal asnami dan patung berarti menjual patung yaitu patung-patung kenapa? karena patung ini sesuatu yang bisa menjadikan manusia berbuat kesyirikan terhadap keyakinan-keyakinan patung tersebut maka hukumnya tidak dibolehkan menjual patung namun kalau menjualnya bukan untuk keserikkan untuk perhiasan perhiasan rumah misalkan misalkan patung dari bebek terbuat dari kayu dibuat kemudian dijual kemudian taruh di rumah paling ya bukan untuk beribadah untuk perhiasan untuk perhiasan paling ya pendapat tidak dibolehkan kenapa karena asnam di sini umum Asnam di sini umum bentuknya yaitu bentuk-bentuk patung umum tidak dibolehkan <tuh> dan para ulama mengatakan termasuk dalam kategori asnam ini mengapa asnam itu tidak dibolehkan? karena bisa menghalangi manusia dari ketuhitan kepada Allah Ta'ala dan dari beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga semua perkara yang bisa mengganggu manusia untuk berbuat disini demikian juga untuk berbuat dosa dan maksiat dari diberikan kepada Allah Ta'ala hukumnya tidak boleh jual-beli dijual-belikan contohnya alat musik gitar ya, kan? nah, orang, orang mengatakan musik, alat musik ini alat musik ini ini tidak dibolehkan kenapa? karena hukumnya itu ilahnya atau hikmahnya sama dengan patung bisa melupakan manusia dari Allah Ta'ala demi juga patung remi atau yang lainnya semuanya tidak dibolehkan Kerana bisa menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah taala. Pertanyaannya, kalau seandainya ada patung terbuat dari emas, tidak bolehkan jual beli patung yang patung sesembahan orang dulu? Contohnya misalnya gini saya mendapatkan buat sumur, dapat peninggalan orang Hindu Buddha, patung tapi emas. Patung Buddha kecil. Eh, kan saya beli eh, saya jual boleh enggak? Patung emas ini saya jual beli. Boleh enggak? Enggak patungnya masih berupa patung. Lho. Ayo, Boleh enggak dijual belikan? Tidak boleh, karena masuk dalam kategori patung. Namun kalau saya pecah, kan, patung dari kepalanya, dari yang saya pecah-pecah, nah setelah itu bentuknya, bukan patung lagi. Bentuknya emas, berarti kan emas biasa kan? Nah saya jual belikan emas ini. Berarti kalau patung, aslinya patung Dibuat oleh mereka menjadi patung sesembahan mereka Akhirnya setelah itu dipecah-pecah Berarti sifat patungnya sudah hilang Boleh tidak dijual-belikan sekarang? Boleh Pendapat yang paling kuat, wa'ala Hukumnya dibolehkan dari pendapat Imam, Imam Sun'ani dan yang lainnya Yaitu kalau saya patung, kalau sudah pecah Kemudian pecahannya dijual dijual dijual, Maka ini bukan kategori patung lagi Berarti setelah itu dibolehkan ini Allah Taala. Kemudian, setelah Rasulullah SAW meliwatlah menjalankan empat perkara ini, yaitu kormer, kemudian bangkai, kemudian babi, kemudian patung, maka Rasulullah SAW meliwatlah bertanya, ya Rasulullah, aroita shuru malmaiita. Wah, Rasulullah SAW meliwatlah bagaimana pendapat kau tentang minyak bangkai yang digunakan untuk mengecat uh, shufun, yaitu kapal. Demikian juga untuk membuat krim bagi kulit Dan untuk sebagai minyak Sebagai minyak bagi manusia dalam penerangan mereka Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan haram. Tidak, itu adalah haram Pertanyaan di sini, itu itu apa? Itu itu kembali ke mana ini? Kenapa? Karena di sini ada dua permasalahan Dintanyakan di sini, yaitu ada bangkei yang kedua ada syuhumul maitah yaitu minyak bangkai. Nah, mau digunakan bukan untuk makan dan minum. Digunakan untuk manfaat yang lain seperti untuk mengecat, ya kan? Seperti untuk membuat penerangan, bukan untuk makan dan minum. Berarti ada dua permasalahan di sini. Yang pertama bangkai untuk makan dan minum, yang kedua barang yang haram tapi bukan untuk makan dan minum, barang yang najis bukan untuk makan dan minum. Nah bagaimana Rasulullah SAW mengatakan Lah huwa haram Tidak itu adalah haram Nah pertanyaan di sini Ini itu huwa Ini kembali kepada mana Kembali kepada jual belinya Atau manfaatnya memanfaatkan Saya contohkan gini Saya punya ayam mati Saya tidak bisa memakan Ini tidak boleh Jual beli tidak boleh Namun kalau saya manfaatkan untuk Memberikan makan lele saya boleh tidak Nah, berarti manfaat yang lain kan gitu? Nah, gitu Saya bukan untuk makan, untuk minum Demikian juga bukan untuk jual beli Namun saya manfaatkan untuk manfaat-manfaat yang lain Boleh tidak? Maka Rasulullah SAW kan disini mengatakan Tidak dia itu haram Dianya itu apa? Apakah ngecatnya dengan minyak bangkit tadi Ngecat kapalnya Demikian juga memakai krim Demikian juga untuk menyalakan api Sebagai penerangan, itu yang diharamkan atau jual belinya saja. Bisa dibalikkan. Ya? Maka di sini para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat, wallohu taalaalam, yang dimaksudkan labuhaharom tidak itu adalah haram, itu maksudnya jual belinya, jual belinya yang diharamkan. Berarti memanfaatkan bangke bukan untuk jual beli, bukan untuk makan dan minum, maka hukumnya dibolehkan. Seperti misalkan memakai anjing, saya punya anjing untuk berburu. Ya kan? Saya enggak mau beli bangking Enggak, karena enggak boleh sama sekali saya beli bangking Beli jual belinya enggak boleh walaupun untuk makannya anjing. Kenapa? Karena bangkainya berarti saya sudah jual dan beli kan? Saya datang misalkan ke peternakan ayam. Saya beli. Boleh enggak? Walaupun untuk makan lele atau makan anjing. Boleh enggak di sini? Tidak dibolehkan karena apa? Jual beli dengan barang yang haram tidak dibolehkan walaupun tujuannya bukan untuk makan berarti jual beli tidak boleh sama sekali, demikian juga makan juga tidak boleh, namun kalau saya ini milik saya sendiri, saya tidak jual saya tidak beli, milik saya sendiri mati ayamnya milik saya, saya gunakan untuk makan anjing pemburu saya boleh tidak di sini para ulama pendapat yang paling kuat walaupun hukumnya boleh untuk makan anjing untuk makan uh, lele dan yang lainnya hukumnya walaupun hukumnya dibolehkan demikian juga contohnya misalkan Uh, bangke misalkan ada babi kemudian bisa diperas apa minyaknya akhirnya minyaknya digunakan untuk alat untuk apa penerangan enggak ada masalah yang diharapkan apa jual belinya dan juga makan dan minumnya selain itu memanfaatkan al-intifa' ghairihi ma yaitu memanfaatkan selain dari itu Selain dari makan dan minum dan jual beli, maka hukumnya wallah ta'ala hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Pertanyaannya, kalau seandainya saya memiliki lele, saya makan lele itu dari sesuatu yang najis. Kan, dibuang di bawah, uh, sapi teng misalkan. Lele yang paling bagus yang di situ kan itu Jadi kalau orang buang hajat, luar, langsung lelenya terbang semua yang rebutan itu nah sekarang pertanyaannya boleh nggak lelenya dimakan? lelenya taruh di atas lelenya dan WC-nya lagi pas susah-susah bikin WC di atasnya kan persis kan gitu demikian juga diberi makan bangkai ayam, tikus, jadi yang lainnya misalkan. lah lelenya boleh dimakan kan? ah maka para pendapat yang paling kuat, orang-orang hukumnya boleh setelah diistihalah apa di istilah itu di karantina dengan sesuatu yang halal selama tiga hari sampai satu minggu Ternyata tidak boleh langsung dipanen Panen langsung dimasak, langsung ini dijual belikan tidak boleh Namun diambil ini, di karantina, ditaruh di tempat yang bersih diberikan makan makanan yang suci bersih selama satu minggu atau lebih dari tiga hari Sampai sifat najisnya itu hilang dalam tubuhnya Setelah itu baru dibolehkan untuk dimakan dan dijual belikan Namun kalau langsung tidak dibolehkan. Dimakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena zatnya masih bercampur dengan sesuatu yang haram dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya lele dan yang lainnya. Maka tidak dibolehkan. Setelah itu Rasulullah S.W.T bersabda. Suma kala Rasulullah S.W.T indah dalika. Setelah itu Rasulullah S.W.T bersabda. Setelah itu. -tol -tol -tol -tol Semoga Allah Taala memerangi orang-orang Yahudi. Inna Allah S.W.T. Karena Allah Ta'ala ketika mengharamkan bagi mereka Lemak-lemak binatang Jemalu Maka mereka membuat produk-produk yang lain Dalam bentuk yang lain Setelah mereka membuat produk-produk yang lain Dari lemak-lemak ini Kemudian mereka menjualnya Setelah menjualnya Setelah itu mereka Fa'akalu thamanah Kemudian mereka makan dari hasil penjualan sesuatu yang haram Maka ini pun tidak dipolehkan Contohnya misalkan saya punya sapi mati Saya tidak boleh makan, saya tidak bisa dimanfaatkan Namun apa? Saya jual Dengan harga yang murah 1 juta misalkan Satu sapi, tapi sapinya sudah mati Lah saya walaupun tidak makan Namun saya ngambil uangnya Uang penjualan ini Maka ini pun uang haram tidak boleh dimanfaatkan sama sekali Walaupun ini saya tidak makan dari bankinya tidak Namun saya mengambil uh, uangnya yang saya jual Kemudian setelah itu saya gunakan untuk makan dan minum uang itu Maka hukumnya pun diharamkan tidak dibolehkan sama sekali Maka dari itu Allah mengatakan segala hilah Hilah itu tipu daya Yang bisa memalingkan manusia dari wujud aslinya Contohnya sesuatu ini haram Namun model seperti ini, model seperti ini, model seperti ini, model seperti ini Tetap namanya Haram walaupun dengan cara bermacam-macam Hukumnya tidak dibolehkan Misalkan misalkan menjual uh, Minuman keras Dinamakan dengan penaman ini, penaman ini, penaman ini, Dengan cara bagaimanapun caranya Kalau itu haram ya tetap hukumnya Hukumnya diharamkan dan tidak dibolehkan sama sekali Jadi ini hadis yang uh, Kedua yang kita bahas Intinya bahwasanya dalam hadis ini Nanti akan disebutkan panjang lebar juga dalam hadis ini Yaitu barang-barang Nah, atau harta-harta yang diambil dari sesuatu yang haram contohnya misalkan seseorang bekerja seperti pelacuran orang kerja sebagai pelacur maka dia mendapatkan upah upahnya ini digunakan sama orang tersebut untuk uh, setelah sukses dia dalam pelacuran maka dia traktir teman-temannya wah oh, saya harus berhasil uh, sama pejabat tinggi lagi wah oh, yuk traktir semuanya orang-orang nah sekarang boleh gak saya ikut makan saya tidak ikut masalah perzinaannya, saya tidak ikut. Cuma saya mendapatkan makanan dari hasil perzinaan. Ini juga hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan sama sekali. Dan nanti juga akan disebutkan tentang masalah anjing. Bahwasannya jual beli anjing. Ah, jual beli yang diharamkan itu seperti jual beli anjing. Jual beli kucing. Tidak dibolehkan walaupun kucingnya kucing mahal. Hukumnya tidak dibolehkan semuanya. Dan hartanya dari jual belinya ini Ini pun hukumnya harta yang haram Tidak dibolehkan sama sekali Begini yang mesti kita sampaikan dari hadis yang Kedua dalam kitab Beluhul Maram Dan nanti hadis, hadis yang setelahnya Hadis yang ketiga atau empat terus Semakin banyak nanti permasalahan-permasalahan Yang akan disebutkan oleh Imam Imun Hajar dalam kitabnya beliau Dan manfaat atau faidah-faidah Yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut Mungkinnya bila kita sampai, kalau aku sudah wana, Alhamdulillah berlalu. Subhanallah, Almasyidul Adzim. Nahi lanta, Astagfirullahaladzim. Sallamulahmana bila Muhammad dua dari Masumiyah Jumeirah. Soalnya, di sini berdepan. Ya terserah. Di depan ni. Baik. Eh, buat rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah belum mungkin belum terlalu bisa luas sekali karena waktu yang mendesak. Omepet. Eh kita harapkan nanti di bulan depan bisa e, lebih awal lagi nanti kita mulai di jam 9.00 kita bisa mulai. Kemudian bagi rekan-rekan sekalian, perlu juga saya tekankan bahwa ini dalam permasalahan fikih itu banyak sekali khilaf tadi Ustaz nyebutkan ulama khilaf ulama khilaf ulama khilaf. Jadi mungkin E, dari sekian banyak pendapat-pendapat itu e, nanti mungkin untuk pelajaran usah diakui disebutkan beberapa ini khilafnya e, di mana kemudian bahkan diperlukan Khilafnya di mana kemudian siapa yang berbeda e, yang berbeda pendapat dari pasal apa saja waktunya loh satu pembahasan satu itu jawabannya secara ringkas saja kemudian yang yang paling kuat dari kilaf ini. E, mana pendapat yang paling kuat? Juga dari masing-masing kita mendapatkan di masyarakat atau kita menemui ada Ustaz lain menyampaikan pendapat yang lain itu kita bisa memahami karena pendapatnya kalau e, namanya dalam masalah pikir banyak silahnya demikian e, Insya Allah tuh bulan depan kajiannya masih di sini di Miftah Lipa ini untuk meneruskan bahasa pembahasan. Kita bulu ini, mungkin kita ambil tambahan faida dari hadis yang ke satu yang kedua ini tadi masih banyak faida yang perlu disampaikan sama Ustaz Sekarang kita teruskan untuk hadis yang berikutnya. Dan saya harapkan nanti untuk bulan depan bisa ada pekaran ya. Nanti bisa kita usahakan kalau misalnya belum ada nanti dari Arabia bisa mengkukuhkulin lah paling tidak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu mengenai lain-lain atas <laughs> atau di bawah juga pertanyaan di sebelah